من يهديه الله فلا مضلل، وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حقا قاته Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'ad Para ibu, para akhwat dan ummat rahimani wa rahmakumullah yang hadir di Masjid Al Muhsinin RT 07 Kepuh Kulon Kelurahan Wirokerten Kecamatan Banguntapan Yogyakarta Bantul Yogyakarta Rahimani Warahimakumullah Dan juga para pendengar setia Radio Muslim 1467 AM Dimanapun Anda berada Rahimani Warahimakumullah Kita pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah taala akan menyelesaikan buku yang selama ini kita pelajari insyaallah taala. Kita mulai pembelajaran buku ini di tahun lalu. Tertanggal 13 Safar 1440. Atau 22 Oktober 2018 Dan sekarang Sudah masuk ke tanggal 22 Betul? Atau 21? 22 Sofar Oh iya yeah. 22 Sofar uh, 1010 441 Hijriah Atau bertepatan dengan 21 Oktober Tahun 2019 2019 Berarti boleh dikatakan setahun penuh ya Setahun kurang Sehari Kalau di bulan Hijri Berarti setahun lebih sama-sama <laughs> setahun. Alhamdulillah ini semua adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu Wataala. Senang kalau saya pribadi menyelesaikan sebuah buku yang ditulis oleh ulama. Sedikit, akan tetapi ee, tidak gampang lupa. Kenyataan. Nanti ke depannya insya Allah kita juga akan belajar Buku-buku yang tipis pas kiliran saya Tidak punya sat-usat yang lain mungkin nanti Dengan buku-buku tebal yang mereka pilih masing-masing e, Pada kesempatan-kesempatan yang lalu Kita sudah mempelajari beberapa sifat-sifat istri dan wanita yang salihar Yang pertama kita Sampai pada Atau membahas tentang surat An-Nisa Ayat berapa? 34 Ibu-ibu biar enggak Bingung dan Merojaannya cepat Itu dilihat halaman 46 Halaman 46 Apa isinya? Apa isinya? Halaman 46 daftar isi. Ya, saya itu kalau merujuk ah yang tak lihat ini, itu rahasia saya. Biasanya cepat temen apal apa ya? Ini buka daftar isi. Ya. Jadi yang pertama ya kan coba itu kan min sifati zaujah salia fi suratin nisa tulis ayat 30 4. Itu nomor 1. Ya. Yang antaranya adalah salihat, konitat, hafizat lil la'in Salihat Wanita yang salihat adalah yang konitat, tunduk pada Allah Tunduk pada aturan agama Kemudian menjaga hak-hak suami tatkala dia apa? Pergi Tatkala tidak ada di sampingnya Tidak harus safar Tatkala anda mampir ke tetangga anda, itu suami udah gak ada berarti. Nah, saat itu anda harus menjaga hak suami anda jika suami anda tidak ada di hadapan anda. Pernah nggak kita membicarakan tentang suami, aib- aib mereka kita sebar? Ya. Kalau memang pernah ya, monggo sama-sama minta maaf. Kan? Mumpung suaminya masih apa? Masih hidup Loh Ustaz harus dirinci Ya Secara umum saja Mas mohon maaf Selama ini mungkin saya ada kesalahan Saya mungkin pernah membuka aib Ya siap-siap mendeli Siap-siap dipendeli Ujungi. Tapi sekiranya menimbulkan Madorot Sekiranya permintaan maaf Itu menimbulkan apa? Madorot jadi tipe suaminya itu Tipe suami yang sangat pemarah Yang apabila tahu Istrinya membicarakan aib dia Kemudian dia marah besar Bahkan mungkin tidak memaafkan Maka caranya dengan cara yang lain Bagaimana caranya? Banyak beristighfar Bertobat kepada Allah Kemudian Menyebut kebaikan apa? Suami Ya, di tempat dia menjelekkan menjelekkan apa? suaminya. Itu pun menyebut kebaikannya secara umum, Ibu-ibu. Jangan dirinci. Karena kalau dirinci, khawatirnya ada wanita lain yang tertarik. Kan? Ya, kalau wanita itu belum punya apa? suami. Khawatirnya wanita itu sudah apa? Bersuami Jadi ada pandangan ke lain Hati, ini bahaya Hanya ibu-ibu itu jangan sampai Pamer suaminya, oh kalau suamiku Begini, begini, begini Nanti ditanggapi sama um umahat lain Ibu lain, oh enak sekali Jadi istri beliau Oh, Ini bahaya ini Ya, Yang seperti ini Tidak, tidak baik Maka sebutkan secara umum Alhamdulillah suamiku baik Kekurangan-kekurangan yang ada beliau sudah saya maafkan Misalnya begitu Nah ini kesempatan Tapi kalau suaminya tipenya orang yang pemaaf Minta maaf Minta maaf ya. Kalau yang suka pemarah khawatir nanti malah hubungan dia dengan suaminya menjadi renggang Karena dulu pernah ngerasani suaminya Kalau minta maaf suaminya marah kemudian jadi apa? Di emosi Maka doakan kebaikan untuk suami anda Ini bukan perkara yang sepele, ibu-ibu ya, Itu yang pertama Sifat yang pertama Di antara sifat yang ada Yang kedua apa ibu-ibu di situ, Waspada dari gangguan Setan ya, Wanita yang salihah itu Yang waspada Dari gangguan Makhluk yang dendamnya Luar biasa yang sudah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan anak keturunan Adam, ya, sungguh akan Aku sesatkan keturunan Dia di depan Allah bersumpah, di depan penciptanya, dia berani bersumpah untuk menyesatkan hamba, hambanya, masya Allah, mungkin kan berarti hasatnya luar biasa. Ya, dan orang kalau sudah hasad orang kalau sudah hasad itu kecelakaan apapun sedikit pun pada orang yang dihasadi menyenangkan dia ada seorang ibu hasad sama ibu yang lainnya lihat anak yang dihasadi nangis saja itu sudah hmm syukurinlah hmm ya kan. Itu kenapa? Hasad. Kalau ada hasad itu kayak gitu. Jadi yang dihasad kena musibah dikit aja senang. Nauzubillah min zalik. Maka setan itu adalah makhluk yang terhasad dengan manusia. Lihat manusia celaka dikit aja senang. Ada masalah Wanita itu Ada masalah dengan suaminya Dikit saja Senang Bisa membuat wanita sampai melotot Satu detik aja ke depan suaminya Senang uh, Becoy Setannya ya. Aku berhasil membuat sang istri melotot Suami Satu detik aja Itu setan sudah terkekeh Kekeh jadi bayangkan, bu, musuh yang besar kayak gini. Apalagi sampai memencengkan mulutnya. Bukan dalam rangka merayu ya. Menceng dalam rangka apa? Sinis. Dalam rangka tidak menghargai Allah wong lanang. Ya, gitu kan. Padahal cuma halah wong lanang. Tiga kata. Apalagi kalau ditambah dua kata lagi, hella wong lanak, hella wong lanang pancen koyo ngunu. Wah, Weh, itu nih, masalah. Ketika suami diminta ya pak, bantu jemur, ngantuk ibu, hella wong lanang pancen koyo ngunu. Ini saya sudah ngakak itu. Kalau boleh dikatakan, ini hanya permisalan ya. Guling-guling Kesenangan Namanya orang hasad Kesalahan sedikit apapun kesalahan yang anda lakukan Yang melanggar syariat Di hadapan suami Kepada suami Maka setan senang Demikian juga sebaliknya tentunya Sedikit apapun kesalahan sang suami Dalam menata keluarganya Setan senang kesalahan sedikit apa saja dalam mentarbiyah anak-anak kita itu setan sudah apa senang makanya hati-hati bu wanita wanita yang solihah adalah wanita yang apa waspada dari gangguan setan untuk meminimalisir bagaimana bacakan rumah anda ayat-ayat al-quran terutama surat apa ya bu ya Al-Baqarah, Al-Baqarah panjang mustad, ambil intinya. Di antaranya apa? Ayat kursi. Kemudian akhir surat Al-Baqarah. Ini supaya kita dijaga, diminimalisir. Kalau keluar masuk rumah, karena kita waspada dari godaan setan, masuk rumah do, doa, keluar rumah juga doa. Ini namanya meminimalisir. Lisir. Pakai baju Doa Lepas baju Doa Mau makan Doa Selesai makan Doa Mau tidur Doa Mau ada hajat dengan suaminya Doa Jadi ini seperti ini harus hati-hati Ini sifat wanita yang apa? Salihah Nomor berapa sekarang? Tiga Kita mau meruja'ah Karena kita mau menutup buku ini InsyaAllah Ya mungkin beberapa tahun kemudian dibuka lagi, <guruh> baru beberapa tahun kemudian dibuka lagi mungkin. Soal bagaimana biar di Morojaah tiap hari ini halaman daftar isi di fotokopi, tempel di rumah, <guruh> ya kan? Loh kan ide itu lah. Setiap kitab yang selesai anda baca tulis daftar isinya atau foto. Kopi, tempel Oh saya sudah belajar ini Belajar ini Lebih asik lagi Untuk copy kitab ini Potong perhalaman Tempel di dinding-dinding Rumah, halaman satu, halaman dua Halaman tiga, muroja Terus tiap hari Ini kan hanya usulan Ditombong, Alhamdulillah, mboten, mboten Nopo, nopo Ustaz, yukoyamono, yorah Enggak, saya hendak saya hendak gaya gitu. Cuma salah satu moraja adalah melihat daftar daftar isi. Ini saya kira praktis untuk ibu rumah tangga yang sudah terlalu banyak kesibukan kesibukannya. Kemudian yang nomor tiga apa? Memasukkan kebahagiaan dalam hati suami ketika dipandang. Jadi penampilan yang baik, sikap yang baik kemudian raut muka yang baik tutur kata yang yang baik monggo kalau pengin jadi wanita yang soleha ini dijaga ya kemudian yang keempat hadis tentang siapakah wanita terbaik dan siapakah wanita yang terburuk Oke. itu ada Tujuh pembahasan di situ al wadudul walud muatiyah muasiyah tak kok berarti ataqwa mutabarrijat mutakhayyalat munafiqat. Ini delapan pembahasan di nomor 4. Nomor 5 apa? Ada mutaqsir fi huquqiz zawj. Tidak kurang-kurang dalam menunaikan hak suami. Ustaz, suami yang kurang menunaikan hak saya, dia mendzalimi saya. Dia tipe suami yang kurang baik dalam melaksanakan kewajiban rumah tangganya. Maka kita sudah pelajari bersama, ibu jangan tiru dia, ibu jangan meniru dia. Dia kurang dalam melakukan kewajiban. Ibu maksimalkan dalam menunaikan kewajiban. Kekurangan yang ada pada suami doakan dan nasihati dan bersabar. Doakan nasihati dengan halus. Dengan lembut Terus mena, menerus Dengan bahasa yang tidak membuat dia emosi Karena apabila sampai emosi Maka madoratnya akan semakin lebih apa? Sar Doakan, nasihati Dengan lembut, dengan baik Seperti nasihat seorang kekasih Kepada siapa? Kekasihnya Dimana ketika mendengar Seorang kekasih mendengar nasihat dari kekasihnya itu tidak akan menyakitkan hati Tapi malah ingin, malah membuat hati berbunga Berbunga-bunga Ya Bau tubuhnya kurang baik Misalnya, misalnya Nasihat mas, Masya Allah gitu. Minyak wangi semacam ini aku senang <laughs> Masya Allah. Tapi ini ada yang lebih enak minyak wanginya gitu loh padahal suaminya nggak pakai minyak wangi. Lu tetap berdusta, berdusta untuk kebaikan dengan suami tidak ada masalah. Ya yeah. berdusta untuk mengislah kekurangan suami. Suaminya cuma batin, saya nggak pakai minyak wangi kok katanya minyak wanginya enak. Mikir deh, oh berarti keringatku enak. <laughs> Malah nekat soyoran anggum minyak wangi. Jadi, nasihat dari kekasih itu biasa akan membuat kekasihnya berbunga-bunga. Ya, maka pinter-pinterlah nasihat. Kalau nggak bisa, sabar, bu, sabar. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Dengan sebuah judul buku yang baru. Ya, perkara-perkara yang bisa membantu kita dengan izin Allah untuk ber Bersabar ya, Terhadap gangguan manusia Jangan kurang-kurang ibu Dalam menunaikan hak suami Sesungguhnya suami anda Hanya sebentar saja singgah Di sisi anda Tuh lihat 12 tahun yang lalu Anda menikah dengan dia 13 tahun yang lalu Anda menikah dengan dia 15 tahun yang lalu Anda menikah dengan dia Mungkin sebentar lagi suami anda Akan diumumkan Bapak bu Oke hmm, Sampun tipun Timbali wanten Narsa dalam Allah Bapak Siapa yang mau jadi contoh nama suaminya hmm? Bapak Ada yang mau <guluh> Bapak Ustadz Eh salah <guluh> Ya, jadi mungkin akan diumumkan sebentar lagi. Mungkin dia sudah tidak bisa lagi berjalan menggandeng ibu. Dia tidak bisa lagi membonceng Anda, tidak bisa lagi memberi nafkah kepada Anda, tidak bisa lagi menggendong putra-putri Anda. Sabar. Maka jangan kurang-kurang dalam menunaikan hak suami. Ya, dan orang yang sebentar singgah kemudian akan pergi. Maksimalkan Maksimalkan dalam berkhidmah Kepada suami Kemudian yang nomor enam Tidak memberatkan dia Dalam masalah apa? Nafkah Yakinlah bu Rizki itu di tangan siapa? Allah Tidak pun lewat tangan suami Allah akan beri rizki dari jalan yang Lain Ya tidak lewat suami Allah beri riski dari jalan yang lain Dan ini sudah banyak yang membuktikan bu Penghasilan suami yang pas-pasan Masya Allah Tapi ternyata ya Istrinya setulagi Setengah tua Terlemu Ginuk-ginuk Padahal penghasilan suami Pas-pasan Ini ginuk-ginuknya dari mana ini ya kan Oh, ternyata dia, walaupun penghasilan pas-pasan, tapi apa? Hatinya apa? Tenang. Jadi hatinya nggak pernah berontak, nggak pernah olahraga. Sehingga ketika masuk sesuap, karena nggak pernah olahraga itu hatinya, langsung jadi daging. <laughs> Ini hanya kata-kata perumpamaan aman saja. Hati kita ya harus kita latih, kita bersihkan, kita taskin. Maksud saya karena tenang gitu loh bu. Nermo apa anane? Sesuap nasi jadi sekilo daging. Masya Allah. Jadi nggak perlu lagi lauk daging. Karena ibu sendiri sudah memproduksinya. Ya, masya Allah. Kita dapatkan sebagian orang yang hidupnya pas-pasan tapi masya Allah asinya luar biasa anaknya rendel, masya Allah, jadi bersyukurlah, Bu. bersyukurlah, jangan menyusahkan masalah nafkah suami apalagi, ayo, apalagi sudah kita lihat suami sudah semaksimal mungkin untuk mencari apa nafkah, banyak banyak bersyukur, banyak banyak bersyukur. Kemudian yang ketujuh, jangan kufuri nikmat dari sang Suami kebaikan suami jangan dikufuri, ya jangan kufuri sama sama sekali dengan mengatakan kamu memang tidak pernah membahagiakan diriku, oh, masyaallah naudzubillah mindalek ini kayak gini. Kamu tidak pernah membahagiakan diriku katanya. Subhanallah. Apa standar bahagia yang anda inginkan sehingga anda tidak bisa bersyukur dengan Kebaikan yang diberikan oleh Allah Lewat suami anda Apa? Apakah bahagia harus rumah Gedong magrong magrong Mobil ruda delapan Yang bunyi magrong, grong grong, ya? Apakah seperti itu? Selokan rumah gede Sak gorong gorong Saking kayanya Seperti itu Standar apa yang kita inginkan? Berusaha bersyukur kepada Allah, meskipun kebaikan itu cuma apa? Sedikit. Tirulah sikap Allah, tirulah sifat Allah. Di antara sifat Allah itu adalah mensyukuri amalan hambanya, meskipun apa? Sedikit. Ada seorang wanita pelacur, kasih minum seekor anjing. Apa dibalas oleh Allah? Surga. Amalan sedikit Balasannya Luar biasa Jadi kalau suami pulang Kerja Bawa apa Upah yang sedikit Atau jajanan Singra sepiro Dik gedok Dik ya? Dik kerubuk Dik Dik pecel Dik Hargai. Om oh, mas, iya mas, jazakallahu khairom. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan, mas. Dibijeti, ya, kan? Masya Allah, kide kencur deh. Masya Allah, padah lagi nggak butuh apa? Kencur. Oh, suaminya dapat rezekinya, rezeki apa? Kencur. Tofaida kencur itu banyak sekali ya di antaranya adalah membuat Anda menjadi semakin muda. Nah, nanti parut loh ya tipopok Anda menjadi gadis bau kencur. <laughs> kan gitu. Mas aku saya juga seperti gadis bau kencur loh, Mas. Masyaallah. Niku joyonya teman-teman kita ini. <laughs> Jadi syukuri apa saja yang dibawa suami. Bisa digunakan sendiri, kalau enggak bisa izin pada suami, Mas, ta infakan sebagian ke tetangga. Tidak ada masalah. Ya, begitu Allah taala Alhamdulillah e, bersyukur, pintar bersyukur bu, pintar bersyukur. Yang kedelapan ihtiramuz zauj, ya kan, hormati suami, hormati suami, dan kenalilah kedudukan dia. Semakin baik kedudukan seorang suami dalam agamanya, semakin tinggi kedudukannya. Ya. Kalau semakin tinggi kedudukannya Anda berbuat salah Berarti kesalahan Anda bukan kesalahan ringan Seperti contohnya ya Kita mencela tetangga beda dengan kita mencela presiden ya kan? Kedudukan tetangga kita dengan presiden tentu jauh ber, berbeda Kecuali kalau tetangga kita itu presiden podohai, ya. Sudah tetangga plus presiden Mencela tetangga dosa tapi lebih buruk lagi adalah mencelah apa? Presiden. Para suami kedudukannya pun bertingkat-tingkat. Ada suami yang baik, ada suami yang lebih baik lagi, ada suami yang sangat baik. Semakin baik kedudukan suami, maka kesalahan yang Anda lakukan, hakikatnya adalah sangat apa? Sangat besar. Hati-hati, Ibu-Ibu. Ya, hati-hati. Enggak kenali siapa suami Anda. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Ini ada minuman di depan saya. Monggo ibu-ibu silakan di, Minum dulu yang ada di depannya. Dote anae. <tellan> masyaallah. Jazakumullah khairan masyaallah. Medal rencana saya semakin serak, semakin cepat bubar begitu. Ini muncul say, masyaallah. Inilah yang namanya rezeki tidak disangka-sangka, Bu. Jadi banyak sekali, Bu, rezeki tidak disangka-sangka. Ini berkaitan dengan nomor berapa? 6. Makanya enggak usah ngusuh sang suami. Jangan terlalu menyakitkan suami dalam masalah apa? nafkah. Yakin saja pada Allah, tawakal pada Allah. Doakan kebaikan bagi suami. Kemudian nomor 8, hormati dia. Nomor sembilan, adal, adil Ibu-ibu ingin jadi wanita yang soleh Berbuat adilah pada anak-anak anda Dalam pendidikan dia, dalam nafkah dia Dalam pemberian pada dia Dan seterusnya Dalam merawat dia Baik-baiklah merawat anak-anak ibu Kemudian yang ke sepuluh Banyak tinggal di mana? Di rumah Jangan kelayaban ya. Keluyar Keluyur Ya, apalagi kalau suaminya enggak ada ya. Ngandong sana, ngandong sini, ngendong sana, ngendong sini Hingga afal jenis dengkuran suami tetangga Oh kalau di rumah ini suaminya dengkurnya kayak gini Kalau di rumahnya fulana suaminya dengkurnya kayak gini Jadi saking seringnya apa? Ngendong no. Wanita yang saya lihat enggak gampang ngendong Ya, tidak gampang-gampang. Harus ada kebutuhan. Kenapa dia keluar? Ngantar anak misalnya, mau ta'lim misalnya, mau belanja misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan ketika wanita itu akan akan keluar. Yang kesebelas dan terakhir apa ibu-ibu? Tidak menyebarkan rahasia sang suami atau tidak menyebarkan rahasia tentang ke suami istrian tentang keluarga, terutama masalah napa ranjang. Entah itu di masa lalu ataukah di masa sekarang, maksudnya mungkin di antara ibu-ibu ada yang sudah tidak lagi punya suami dengan berbagai macam sebab. Maka kejadian-kejadian dulu dengan sang suami jangan disebarkan. Misalnya nanti dapat suami baru. Dapat suami lagi Ataupun kalau tidak dapat suami lagi Maka dia cerita dengan Wanita yang lain Oh dulu suami saya begini, begini Saya sampai begini, begini Jangan cerita seperti itu Karena yang seperti itu berarti Seperti setan betina ketemu Setan jantan Kemudian melakukan hubungan Di tengah jalan Dan ditonton para setan yang Lainnya Syekh Abdul Razak mengatakan ini banyak terjadi di kaum ibu. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah ngaji tidak. Allahumma amin. Mungkin banyak di kalangan wanita-wanita awam. Mungkin ini dugaan saya. Kalau oh, ketemu ngobrol, "Uh, oh, aku mau bengi." "Wah, oh, aku wingi sore." "Wah, oh, aku mau isuk." Aku mengkul Itu obrolannya wanita-wanita awam Ini dugaan saya Ibu-ibu jangan Itu rahasia anda dan suami Anda Ya. Sampai kemarin saya katakan Hatta sampai pun dalam Seorang suami yang memiliki beberapa Istri Jangan saling menceritakan Karo kopie Laka ronyong kayak kie Dengan kamu gimana Kalau sama saya Jangan cerita Jadikan antara anda dan suami anda Adalah sesuatu yang sangat pri Privasi Ya Dengan siapapun ya. Kalaupun menceritakan Usahakan dengan Satu ada tujuan Dan tidak vulgar Dan sampaikan dengan Secara tidak langsung Misalnya diganti domirnya, kata gantinya Mungkin itu bukan, bukan dalam rangka menceritakan Cuma dalam rangka memberikan misalnya Nasihat ya, kepada pasangan Nah diantara pasangan itu ada yang lugu-lugu mungkin ya. Si istri baru atau istri yang pengantin baru Masih bingung bagaimana misalnya melayani suaminya Maka diceritakan Katakan Ada sebagian wanita begini deh Cara melayani suami yang baik itu begini Jangan Oh kalau saya Begini deh Malah sampai Waduh Itu terlalu vulgar Dengan bahasa yang sopan Sebagian wanita Ada yang melakukan caranya begini deh Padahal sebagian wanita tuh ya dia sendiri Mungkin begitu Tapi akan terkesan sopan Dan tidak membongkar Rahasia suami Istri, Hati-hati ya. pokoknya masalah ini Hati-hati Anda pemegang rahasia negara hmm. Anda adalah pemegang rahasia negara Negara dalam keluarga ya. Sekarang saya tanya Bu Berat atau tidak jadi istri? Wah buat buang hati ya. Berat sekali sehingga datang suatu saat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita yang dibawa oleh bapaknya riwayatkan dari Sahabat Abu Sa'id Al Khudri di dalam Musnad dan Sunan Bayhaqi dan juga An-Nasai dan yang lainnya Datang seorang laki-laki Kepada Rasulullah SAW Membawa seorang putrinya Pada Rasulullah SAW Laki-laki tersebut mengatakan innat Inna bnatihadihi abat an Tazawajat Andu zawijat Wahai Rasulullah Putriku ini enggan untuk menikah. Jadi sudah dipaksa, sudah diarahkan bapaknya untuk segera Menikah. Faqala laha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata wanita, kepada wanita tersebut, "Ati'i <tuh> abak." <anjing> wahai putri, wahai Mbak, taat pada bapakmu. Ini nikahlah kamu. Berkata wanita tersebut, sang gadis, makaulat la, ya Rasulullah saya enggak mau nikah. Hatta tuh bironi mahakuzauji anda zaujati. Sampai kau beritahu padaku ya Rasulullah, apa hak seorang suami dari istrinya ni apa kewajiban saya? Bagaimana besarnya hak suami? Farad dadat alaihi makaulatah diulang-ulang permintaan itu, sang wanita meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan apa hak seorang suami atas seorang wanita. Kalau kau sudah terangkan ya Rasulullah, aku mau nikah. Kan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakuz zauji ala zaujati. Hak seorang suami atas istrinya. Berarti kewajiban sang istri. Hak seorang suami. Kemarin kita bahas hak suami adalah kalau boleh, dia adalah orang yang paling berhak untuk apa? Disujudi. Itu kalau kalau boleh, Ia kan? Tapi ternyata tidak, tidak boleh. Itu cukup menggambarkan apa? Besarnya hak suami. Dalam hadis ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hak zauji ala zaujatihi. Hak seorang suami dari istrinya. Hak seorang suami dari istrinya. Seandainya Sang suami memiliki Koreng Luka Luka tahu ya Bu ya Luka yang sudah ngoreng Tahu ya Bu ya Benyek Nyanyek Deledek Dan ambune Ya kan Nah, ya. Kan? Keluarannya apa? Nanah, darah. Saya sengaja gambarkan kayak gitu. Supaya ibu-ibu itu terbayang. Ya. Kalau seandainya sang suami memiliki luka koreng benyek, nyenyek, dledet. Ya. Falahisatha. <-tun> Kemudian wanita tadi menjilati luka tadi. Dijilati, dijilati. Jadi darah yang dilewer, jilat sre. Nanah yang meleleh, jilat lagi sre. Sumber lukanya, jilat sre. Aww, oh, ita daramin kara husadi dan atau hidung sang suami mengeluarkan nanah. Seandainya hidung sang suami mengeluarkan apa? Nana, bukan umbel Bu. Umbel kan asin ya Bu ya. Tahulah. Tahu pernah menjadi masa kecil bersama toh. Atau mengeluarkan nanah hidungnya. Aulah hisat. Kemudian dia menjilatnya. Ma'add haqqah. Maka sang wanita tadi tidak bisa menunaikan besarnya hak suami. Berat atau tidak bu? Sampai kayak gitu, hak suami anda belum terpenuhi. Maka bagaimana sikap wanita tadi? <San> Kalat, wallahi baca kabilah. Kalau begitu demi zat yang mengutusmu dengan kebenarannya Rasulullah, la atazawaju abadan. Aku tidak akan nikah. Ibu-ibu kalau dengar seperti itu kira-kira bagaimana? -kira Remaja-remaja putri akhwat-akhwat yang belum menikah. Aduh Ustaz, saya udah terlanjur nikah. Yang belum nikah. Aduh Ustaz, saya udah ingin nikah. Yang pernah nikah dan sudah bisa. Ustaz. Saya lagi mau rencana mau nikah lagi, mosok harus saya minta cerai dari suami yang sudah nikah, okay. atau saya membujang membujang wapi selama lamanya, atau saya gagalkan proses saya, gimana Ustaz? Maka kita katakan bu sedi dua ko ribu maksimalkan. Kalau tidak bisa mendekati. Itu hadis Rasulullah SAW. Seorang beragama sedih, tepat berusaha. Ibaratnya orang yang main panah. Dia mengincar lingkaran yang paling apa? Tengah. Yang nilainya seratus. Tapi kalau tidak bisa, dia sudah berusaha melingkar, mengincar lingkaran yang tengah. Paling tidak ketika panah itu meluncur Mendekati samping Kanan kirinya Itu namanya koribu Jadi ibu berusaha semaksimal mungkin Yang patut disukur ibu Ibu-ibu sudah nikah Dan suami anda Alhamdulillah Mboten korengan Tidak ada korengnya dan Anda tidak dituntut untuk menjilati lukanya. Anda cuma dituntut untuk ketika sang suami misal, minta dimasakkan-masakan fulani. Dek, tolong masakkan oseng-oseng beton. Insya Allah. Gemas beton kok dimasak, wis pokok itu, Dek. Masak. Dek, tolong bikinkan kopi campur teh. Aneh-aneh mas G Tidak apa-apa bikinkan saja Cuma dituntut itu Kadang diminta teh pahit Padahal bikin sendiri apa? Bisa Sekarang ada di hadapan ibu Antara membikinkan minuman Sederhana Membersihkan rumah Dengan menjilat, koreng Suami Dek Tolong kopi ya Dek lah mas Dek, eh, koreng Dek, koreng Ya. pilih mana duit? Ini suami malah sengaja memelihara apa? koreng Gara-gara untuk ngancem is istri. Milih bikin kopi atau jilat koreng, Ya ya Mas-mas. Angkat tangan, angkat tangan. Kopi, kopi, kopi. Ya. Ini subhanallah. Ringan, Bu. Dan yang dengan yang ringan-ringan itu kita berharap Allah mengampuni kesalahan kita dalam perkara-perkara yang besar. Maka ibu-ibu jangan sepelekan ketaatan yang ringan kepada su suami. Mudah-mudahan itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan Anda dalam bermuamalah dengan suami menjadi seorang wanita yang salihah. Wanita mata, wanita mana yang Sempurna 100%. Saya tanya, ada enggak? Jarang. Hanya beberapa wanita yang sempurna di muka bumi ini, di antaranya Khadijah. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Aisyah. Bintu Muzahim, istri dari Israun di antaranya Maryam. Ini wanita-wanita sempurna. Aisyah radhiyallahu taala Jadi jarang wanita yang sempurna. Suami mana yang sempurna 100% Bu? tak ada. Tidak ada. Maka Bukan berarti setelah mendengar besarnya dan sulitnya pelajaran kita Menjadi seorang wanita yang soliha Menjadi seorang istri yang soliha bagi soliha Bukan berarti kemudian meninggalkan hidup berkeluarga, tidak Bukan berarti yang sudah nikah terus keburu-buru minta cerai Kenapa saya tidak mampu mas Tubuhmu yang penuh koreng, tak jilati, aku tidak bisa menunaikan Hakmu Kemudian yang apa? Yang lagi barusan nazar Sudah hampir proses. Aduh Ustaz. Pas sekali Ustaz. Pas nazar saya lihat calon saya punya koreng. <SILENCIO> ya? Ini kalau saya suruh njilatih nggak bisa. Hak dia untuk terpenuhi. Saya mundur saja Ustaz. Ya? Bukan begitu Bu. Terus jalankan. Kehidupan berkeluarga. Yang akan berkeluarga, berkeluarga. Karena... Banyak fadilah dalam berkeluarga Salah satunya adalah apa? Pintu masuk surga Semangatlah untuk menjadi wanita yang solia Mohon ampunlah Dalam kekurangan-kekurangan Anda Menjadi seorang wanita yang solia Jangan putus asa ya, Jangan putus asa Yang bujang-bucang muati ya gak usah takut nikah seperti tadi Barangkali ketaatan anda Dalam beberapa sisi kepada suami Kesalihan anda Dalam beberapa sisi Menutupi kekurangan anda sebagai seorang wa wanita Itu tadilah gambaran sederhana Seorang wanita pelah Melacur Dia punya kekurangan dalam hal itu Tapi tertutupi dengan keikhlasan dia Dalam memberikan apa? Minum seekor Anjing, pertanyaan saya Apakah suami Anda anjing? Pertanyaan yang ngawur ya kan? Jawabannya jelas-jelas apa? Bukan. Alhamdulillah Ustaz, selama ini saya lihat suami saya manusia. Ya kan? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda seorang wanita pelacur? Jawabannya naudzubillah min dan alhamdulillah bukan Ustaz. Suami Anda bukan anjing, Anda bukan wanita Pelacur, Alhamdulillah, membuatkan minum bagi suami anda, mudah-mudahan dengan ikhlas. Jadi ngadunya itu pakai perasaan ya. Makanya, masya Allah, masakan paling enak itu masakan siapa bu? Terus terang, bos merantau kemana-mana, sih diingat-ingat masakannya siapa jad? Bu Joni tutup bojone simboke ya kan sudah merantau kemana-mana yang diingat itu masakan ibu kita padahal bumbunya sa'onone kenapa ngaduknya pakai perasaan ya itu yang bikin enak maka ketika sang istri mengaduk minuman pakai perasaan mas lihat mas Aku ngaduk kopi tanpa gula. Memang kurang manis, Mas, tapi pandang wajahku. Nah. Waduh, Dik, saya pahit. Mah. Itu pakai perasaan. Itu akan terasa beda. Ibu-ibu terasa beda. Ya. Barangkali Anda menyuguhkan minuman itu dengan ikhlas, itu menutupi kekurangan Anda sebagai istri. Tentu dengan berusaha dalam bidang-bidang yang yang lain menjadi wanita yang Tetap tampil sempur Sempurna mungkin Ini sesempurna mungkin di hadapan Sang san suami berat itu Tapi jalanilah Minta tolong kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala okay. Ini Murajaah dari sesuatu yang Telah lalu Kita lanjutkan baca kitab ini ya Sampai di Alaman 43 Qawluhu Salallahu alaihi Wasalam Fa innama Dalika mislul syaitan Laqya syaitanatan Fi tariqin Fagasyaha Wal nasu yindurun Wanita yang cerita apa yang dia lakukan dengan suaminya Suami yang cerita apa yang dia lakukan dengan istrinya Itu seperti setan jantan ketemu dengan setan beti betina di jalan Bergaul, berkumpul Kemudian orang-orang melihat mereka Yani almar'ah alati bihadih sifah Wanita yang sukanya kayak gitu Warrojul alati bihadih sifah Laki-laki yang sukanya sifatnya kayak gitu ya, Bi hadihi as sifati Yufsil asrar azawjiyata Yang suka menebar rahasia suami istri Masalu Permisalan keduanya Masalu syaitanin Seperti permisalan seorang atau seekor Setan, jantan Lakia syaitanatan Bertemu dengan setan betina fitriqi di tengah jalan wadzahiya langsung ya ketemu langsung wanasu yanzurun ditonton manusia naudu bilamin jadi seakan-akan ibu ketika cerita tentang suami Anda apa yang dilakukan dengan suami Anda Suami anda cerita dengan apa yang dilakukan anda. Seakan-akan ibu sedang mempertontonkan diri anda dan suami anda di depan rekan-rekan anda. Tontonan gratis. Naudu Bilamin. Hadihi ba'du sifatizhawjati salihah. Inilah sebagian sifat-sifat seorang istri yang salihah, seorang wanita yang salihah. Jamaat Tuha yang aku kumpulkan min kitabillah dari firman-firman Allah Taala, wa min sunnatin Nabiil Kerim dan dari sunnah Nabi yang mulia Rajian ar rabbah berharap kepada Allah Subhanahu yang maha suci Anjan Faabiha untuk memberi manfaat dengan tulisan ini. Man sya'a min ibadihi Siapa saja yang Allah Kehendaki dari hamba-hambanya Fahuwa wahdahu Wali yut Hanya dialah satu-satunya zat Yang bisa memberikan apa? Hidayah Ibu, sekalian Mudah-mudahan kita Jamaah Para hadirin, para pendengar Yang mulia, keluarga kita Adalah termasuk Wanita-wanita yang bisa mengambil pelajaran dari buku ini. Allahumma. Amin. Ada perubahan sifat. Ada perubahan sikap. Dari sebelum belajar. Dengan setengah setelah apa? Belajar. Kalau bisa kita naik kelas. bu, Jangan dogelek. Jangan tidak naik kelas. Belajarnya di TK terus. Dikasih pelajaran SD, tingkatnya TK terus. Ada kenaikan, Bu. Dari sebelum belajar kitab ini, dengan setelah belajar kitab ini, maka nasihat saya muroja. Terus diuji lagi, diulangi lagi kitab ini, diingat-ingat lagi. Ya salah satu resepnya tadi bu, fotokopi, ya kemudian apa, tempel, ya paling tidak minimal lah daftar isinya atau tulis dengan tangan ini sifat-sifat tempel atau masukkan buku apa namanya khusus ini yang pernah saya pelajari saya berusaha untuk mengak mengamalkan Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat eh, Saya cukupkan buku ini Yang selanjutnya adalah doa bu ya, Doa dari Sheikh Abdul Razak untuk kita semuanya Ini ada sedikit pertanyaan Tapi belum saya cermati pertanyaan ini Karena waktu yang sudah apa namanya eh, Pas jam 9 Ya maka pertanyaan saya tunda ini bu saya simpan ya kalau saya bisa saya jawab saya jawab kalau tidak ya jadi pertanyaan kepada Ustadz yang lain tapi saya tunda saya cermati dulu karena sudah jam 9 saya mohon undur diri sekali lagi ibu ibu mari kita mohon kepada Allah swt untuk memberikan taufik kepada kita kepada anak-anak kita wanita kepada saudari-saudari kita kaum Muslimat untuk menjadi wanita yang salihah. Allahumma Amin. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.